Wszelkie I'll be Terima kasih buat teman-teman online yang barusan udah ikut nyanyi Kalian kalian luar biasa sih, keren banget Kalian juga. sudah terlatih untuk patah hati As. Okay. Bye mantan Take away, Take -away. go